jadi besar mungkin itu mudah menjadi benar itu pasti susah menjadi besar dan benar itu yang luar biasa seharusnya itulah yang kita tanamkan menjadi cita-cita untuk kita tak berhenti belajar dan belajar menjadi besar dan benar supaya dalam besar kita bisa berbuat banyak hal dalam besar kita bisa menjangkau sejauh mungkin tangan bisa dapai. Dalam benar kita merubah dan memberi mutu warna dalam kehidupan di dunia. Dalam benar kita membawa orang berjalan tepat arah. Maka besar dan benar itu akan menjadi dampak yang luar biasa yang menciptakan perubahan-perubahan yang tak terbayangkan. Belajar menjadi besar dan benar memang tak sederhana Tapi mulailah dari satu Dan yang lain mengikutinya Belajarlah menjadi besar Dengan memikirkan perkara besar Namun tahu ukurannya Bertindak sebagai orang besar Namun tahu batas-batasnya Belajar menjadi besar Jangan pernah lupakan bagaimana benar Besar Benar, itulah seharusnya kita. Bangsa yang besar, harus juga jadi bangsa yang benar. Engkau, aku, kita bersama. Mari belajar menjadi besar dan juga menjadi benar. Bersama saya, Bingman Siraiq.